Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Iksan, inilah reportase Radio Kuningan. Guru, engkaulah pembimbing masa depanku yang cerah Guru, engkau ibarat matahari yang selalu menyinari Terima kasih ku ucapkan, wahai ibu bapak guru Kasih sayangmu yang suci, pahlawan tanpa tanda jasa Itulah kutipan lagu Nasid Hujatul Islam Bogor yang bertemakan guru Lain lagi dengan wakil Bupati Kuningan Jawa Barat, Bapak Rido Suganda Yang mengutip lagu hari guru berikut ini Guruku tersayang, guru tercinta tanpamu Apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal Guruku, terima kasihku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mengucapkan selamat put PGRI yang ke-75 Dan juga hari Guru Nasional tahun 2020 Kami mendoakan guru-guru semakin sehat Semakin bersemangat dalam mendidik anak-anak kita, dalam menjadi anak-anak yang berkualitas, memiliki sumber daya manusia yang kuat untuk bisa bersaing dalam dunia persaingan ini. Dan dalam masa pandemi COVID-19 ini, sekarang kita merasakan betapa pentingnya peran guru. Kita semua membutuhkan guru dan juga mudah-mudahan kita semua juga tetap menghormati guru. Karena tidak mungkin ada kita, tidak mungkin kita seperti ini tanpa adanya guru-guru yang lagi saya ucapkan selamat dan juga sukses terus untuk guru dan DGRI. Jaya selalu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kekuningan. Kami kru Radio Kekuningan mengucapkan selamat Hari Guru Nasional. Semangat penuh berkah dengan segala keridoan Allah subhanahu wa ta'ala. Ihsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.